Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa manita ba'ahudah Asyadu la ilaha illallah la lah. wa la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'allamtana Wa zidna ilman nafi'an Wa aslih lana sya'na Shahnana kullah Wala ta'kilna ila anfisana tarfat a'idin Kita masuk pada bab baru Dari kitab al Babu ma ja'a Fi kasratil half Bab yang datang dalam perkara Memperbanyak sumpah Banyak bersumpah Banyak wallahi Memperbanyak billahi atau tallahi Ini dilarang Apa kaitannya dengan Tauhid Kaitannya sangat jelas Yaitu orang yang banyak sumpah Maka Atau sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah Menjadi Yang diagungkan Ya Ketika seseorang memperbanyak sumpah Menunjukkan takdimnya Pengagungannya terhadap Allah SWT ini kurang Seakan-akan Nama Allah SWT itu gampang Dan biasa Sehingga orang yang memperbanyak sumpah Sering sumpah dengan menyebut nama Allah Menunjukkan dirinya tidak mengagungkan Allah SWT Dan mengagungkan Allah itu bagian dari kesempurnaan tauhid. Kaululillahi ya. taala firman Allah taala wafazu aimanakum jagalah sumpah-sumpah kalian. Apa yang dimaksud dengan menjaga sumpah? Menjaga sumpah itu meliputi tiga hal yaitu pada permulaan pertengahan dan kesudahan akhir pada permulaan maksudnya apa menjaga sumpah pada permulaan ya sebelum seseorang itu bersumpah maka hendaklah janganlah dia memperbanyak sumpah Permulaan ini belum terjadi Maka sebelum terjadi Sumpah kepada Allah Sumpah dengan menyebut nama Allah ya, Maka Apa larangannya Menjaga sumpah yaitu apa Jangan memperbanyak sumpah Bersumpah dengan nama Allah Diputuhkan bersumpah dengan menyebut nama Allah ini merupakan ibadah. Merupakan tauhid dan bersumpah dengan nama selain Allah itu merupakan kesyirikan yaitu syirkun asghar. Akan tetapi jangan sering-sering. Dan menjaga sumpah pada pertengahan yaitu apa? Yaitu jangan menyelisihi sumpahnya. Jangan menyelisihi sumpah Al-Hanif. Maka kalau sudah terlanjur bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka jangan menyelisihi sumpahnya itu. Kemudian yang ketiga Yaitu kesudahan akhir Kalau sudah Menyelisih sumpahnya Maka bagian dari menjaga sumpah Yaitu apa? Harus membayar kafar Harus membayar kafar Dendanya ya. Apa itu denda Atau kafar Bagi al-yamin Kafarotul yamin ya Disebut dengan kafarotul yamin tebusan terhadap sumpah, kalau seorang bersumpah kemudian menyelesaikan sumpahnya, maka yang wajib apa? Memberi makan 10 orang miskin. Dengan makanan pertengahan yang dimakan oleh keluarganya. Memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka 10 orang miskin. Ini yang pertama. Yang pertama ini boleh memilih antara memberi makan atau memberi pakaian. Kemudian yang kedua adalah membebaskan budak. Membebaskan budak kalau tidak maka puasa 3 hari walaupun tidak berturut-turut. Iya, berpuasa 3 hari. Yang demikian ini boleh seseorang memilih. Boleh seseorang memilih. Boleh seseorang membebaskan budak. Boleh seseorang memberi makan atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Atau yang ketiga yaitu berpuasa 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari. Ya, ini makna dari menjaga sumpah yaitu pada permulaannya jangan memperbanyak sumpah pada pertengahan kalau sudah bersumpah maka jangan di sumpahnya kemudian yang ketiga yaitu pada akhir kalau sudah menyelisih sumpahnya maka harus membayar kafarah kafaratul yamin ya Apabila seseorang Menyelisih sumpahnya Bagaimana gambaran menyelisih sumpah itu Ada sesuatu Sumpah yang Afzolnya Lebih baiknya diselisih Ada yang Lebih afzolnya Lebih utamanya dipenuhi Kapan seseorang Menyelisih sumpahnya Yang dia harus membatalkan Sumpahnya itu Kalau bersumpah untuk melakukan sesuatu yang haram ya. Misalnya Wallahi demi Allah Aku akan membantu Fulan Untuk membunuh orang itu Ini jelas kejahatan Tapi Dia sudah bersumpah Harus dirubah Harus dibatalkan sumpahnya ini Karena ini adalah perbuatan haram Menumpahkan darah Maka harus dibatalkan sumpahnya Kalau sudah membatalkan sumpah Maka apa? Harus menunaikan kafarohnya Kafaratul yamin Dan Yang lainnya misalnya Seseorang bersumpah Wallahi Aku tidak akan mengajak Bicara fulan Padahal Fulan itu orangnya yang Tayyip, orang yang baik Ada sedikit masalah Masalah pribadi Terus kemudian mengatakan Wallahi aku tidak akan me Mengajak bicara Fulan Padahal menghajar saudaranya Tidak boleh lebih dari 3 hari Maka harus dibatalkan Sumpahnya Ya Kemudian dibatalkan Sumpah tersebut Maka yang wajib apa? Harus membayar kafar Jadi Kalau misalnya Antara membatalkan Dan memenuhi sumpah itu e, Tidak ada Sesuatu Yang lebih utama Maka harusnya apa Di, Harusnya ditunaikan Sumpah tersebut Dan ini termasuk apa? Bagian dari menjaga sumpah kalau tidak ada sesuatu yang haram Tidak ada sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman Dan Maka harusnya Dan lebih utamanya Menunaikan sumpah tersebut Dan tidak menyelisihinya <tuh> Kemudian An abihu rayirata radhiyallahu anhu Kala Samia'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu manfaqatun lisilati mamhiq mamhiqatun atau mamhaqatun lilkasbi akhrajahu Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-halifu sumpah itu melancarkan dagangan akan tetapi menghapuskan penghasilan. Maksudnya bang menghapuskan penghasilan nanti akan dihiringci. Ya, masyarik muslimin rahimani warahimakumullah cemian, sumpah itu melancarkan dagangan sehingga dagangannya itu bisa jalan dengan baik. Ya, karena kalau orang mendengar sumpah, wallahi, ya itu gampang percaya. Padahal tidak tahu apakah Wallahi itu di atas Kejujuran ataukah kedustaan Kalau membeli Mendengarkan sumpah itu Kebanyakannya langsung Percaya dan Memiliki keinginan untuk membeli lil Bisa Memperlancar dagangan ya. Baik itu sumpah Dengan menyebutkan zat menyebutkan benda itu sendiri, wallahi ini merek asli, ini adalah impor, wallahi, tapi tidak tahu benar apa, ataukah dusta. orang yang mendengar ya tidak mengetahui apakah itu benar ataukah dusta. nanti kalau misalnya benar itu juga tidak boleh dia bersumpah ya, untuk melancarkan dagangan. Adapun dusta malah dosanya lebih e, lebih banyak lagi dosanya berlipat-lipat atau bersumpah dengan menyebutkan harga menyebutkan sifat sifat itu bagaimana yaitu ini barang bagus ini kualitas bagus Wallahi, atau menyebutkan harga, harganya. Wallahi, ini di tempat yang lainnya sekian dan sekian, dan saya jual kepada kamu di bawahnya, dan sebagainya. Bersumpah dengan menyebutkan dat barang tersebut atau menyebutkan sifatnya atau menyebutkan harganya dengan menyebut sumpah wallahi. Nah ini kata rasulullah saw manfaatun lislati bisa menjalankan dagangan sumpah tersebut. akan nah, tetapi apa mamhakatun lil kasbih. bisa menghapuskan penghasilan. maksudnya menghapuskan apa di sini? Bisa menghapus secara hissi Secara nyata Yang terlihat Atau secara maknawi Menghapus secara hissi Yang bisa dilihat Misalnya apa Ternyata setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan kepadanya balak Dengan sebab Sumpah Dengan sebab dia bersumpah Untuk melancarkan dagangannya Sehingga tokonya itu terkena kebakaran terbakar dan menghabiskan seluruh apa yang ada di dalamnya ini hissi nyata yang terlihat atau dengan sebab sumpah tersebut datang perampok dan menghabisi seluruh apa yang dia miliki atau secara hissi yaitu apa yaitu dengan sebab sumpah tersebut sehingga dia tertimpa penyakit dengan itu dia menghabiskan apa yang dia miliki ini memakotun lil kaspi menghapuskan penghasilan atau menghapuskan di sini secara maknawi yaitu apa yaitu tidak diberkahi tidak adanya barokah pada harta yang dia miliki Sehingga harta yang dia miliki itu tidak bermanfaat baginya Tidak bermanfaat bagi dunianya dan juga untuk agamanya Sehingga dengan harta yang dia miliki itu menjadikan dia semakin jauh dari Allah Dan semakin dekat kepada maksiat Dengan harta yang dia miliki menjadikan dia jauh dari masjid dan dekat dengan tempat-tempat maksiat. Ya, sehingga harta yang dia miliki bukannya menjadikan atau menjadi wasilah untuknya untuk melakukan ketaatan, akan tetapi akan tetapi harta itu menjadi wasilah baginya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah sehingga dosanya semakin semakin bahaya. Atau hilangnya barokah Berapa banyak Orang yang dia memiliki Banyak harta Akan tetapi merasa miskin Merasa kurang ya. Padahal Penghasilannya satu bulan itu 6 juta Itu sudah luar biasa Sudah di atas keumuman Iya tapi rasanya masih kurang. Belum buat, uh, belum bayar cicilan untuk ini, belum untuk keperluan ini, bukan belum untuk bayar hutang dan sebagainya. Sampai-sampai dia pun takut ditagih orang, dicari orang, dikejar-kejar, diminta untuk melunasi hutangnya. Padahal Gajinya satu bulan 6 juta ya. Dengan uang yang banyak itu Dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik Sehingga dunianya rusak Dan juga agamanya juga rusak Dan berapa banyak orang yang penghasilannya sedikit Akan tetapi dia merasa cukup ya. Hatinya tentram tidak dicari-cari orang Hatinya tenteram karena tidak memiliki hutang, tidak memikirkan hutang. Hatinya tenteram karena alhamdulillah dengan penghasilan yang sedikit akan tapi barokah ini bisa untuk mencukupi dirinya dan juga keluarganya dan dirinya dan keluarganya semuanya sehat wal ini barokah. Jadi yang diutamakan apa? Barokahnya. Ya. Apa manfaatnya harta banyak akan tapi kalau tidak parokah makanya di sini sumpah itu kata Rasulullah iya memang bisa menjadikan dagangan itu berjalan dengan baik dan lancar orang pun gampang percaya dikarenakan sumpah tersebut akan tetapi apa menghilangkan harta. Baik itu secara hissi Nyata yang terlihat atau secara maknawi Yaitu barokah pada harta tersebut <tuh> Kemudian hadis yang berikutnya An Salman yaitu Salman Al-Farisi An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Kala Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam BerSabda Salasatun Ada Tiga Jenis Orang Bukan Tiga Orang Tapi Jenis Ada Tiga Jenis Orang Berarti Sedikit Ataukah Banyak Banyak Karena Yang Disebutkan Di Sini Adalah Jenis Yang Satu Jenis Itu Bisa Ribuan Bisa Jutaan Atau Lebih ada tiga jenis orang La yukallimuhumullah Allah tidak akan Mengajak bicara kepada mereka Walayuzakihim Dan Allah tidak mentazkiah Membersihkan mereka Walahum azabun alim Dan mereka Mendapatkan azab yang pedih Ada tiga orang Yang Allah Ta'ala tidak mengajak bicara Berarti Allah Ta'ala apa? berbicara, ya kepada selain dari tiga orang ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wataala memiliki sifat kalam, ya itu berbicara dan kalam Allah ini hakiki, kalam yang sebenarnya yang bisa didengar akan tetapi suara Allah Subhanahu wa taala tidak seperti suaranya makhluk-makhluk. Jadi bagaimana suara Allah? Allah ala lam biswaat, tidak diketahui. Ya, suara Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya. Ya, yang jelas apa? Bahwasanya kalam Allah taala itu hakiki. Dengan suara Yang didengar akan Tetapi suara Allah Ta'ala Tidak diketahui Suara Allah Ta'ala Wallahalam bis sawab. Bagaimana keifiahnya Yang jelas tidak seperti suaranya makhluk Dan tidak boleh dikhayalkan Tidak boleh dibayangkan Ya ada tiga orang yang Allah tidak mengajak bicara kepada mereka wala yazkihim dan Allah tidak mentazkiyah tidak mensucikan mereka. Apa maksudnya tidak mensucikan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mempercayai ya, bi makna taufiq wa ta'dil. Tazkiyah di sini maknanya adalah taufiq wa ta'dil. Allah tidak mempercayainya dan Allah taala tidak memujinya. Berarti apa? Dicelah. Berarti apa? Didustakan. Kalau tidak ditazkiyah, tidak disucikan oleh Allah taala, berarti Allah tidak percaya dan tidak memujinya. Ya, pada yaumul kiamah. Dikarenakan apa yang mereka perbuat dari perbuatan-perbuatan buruk yang akan disebutkan setelah ini. Wala hum 'alim dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa itu? Tiga jenis orang. Ushaymitun zanin. Ushaymitun zanin. Orang tua yang berzina. Padahal syahwatnya itu sudah lemah. Pendorong untuk zina itu sudah lemah. Tidak ada kekuatan. Akan tetapi dia berzina. Ini menunjukkan apa? Jeleknya moral. Menunjukkan rusaknya akhlak. Menunjukkan tidak ada al-khasyah tidak ada rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang tua itu biasanya apa? Kalau sudah tua itu lemah, syahwatnya terus kemudian apa? memiliki hikmah. Memiliki eh uh, barakallahu fikum orang tua itu biasanya tuh bijaksana dan juga menjaga menjaga Perilaku harusnya begitu kebanyakannya harusnya begitu akan tetapi dikarenakan lemahnya iman dan tidak ada rasa takut kepada Allah dan bertambah umur, ahlaknya bertambah rusak, sehingga walaupun pendorong untuk berbuat zina ini kurang atau sedikit atau lemah dia masih saja berani melakukan zina tersebut Nah ini balasannya apa? Ya, balasannya nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala tidak Mengajak bicara Dan Allah tidak akan mensucikannya Kemudian Yang berikutnya adalah A'ilun mustakbir A'ilun artinya fakir Orang fakir tapi sombong ya, Membanggakan dirinya Dan merendahkan orang lain Yakni, fakir Pendorong untuk sombong itu Tidak ada Apa yang disombongkan Tidak punya apa-apa Tapi sombong di hadapan orang ya. Maka kesombongan ini Merupakan dalil atau tanda Lemahnya keimanan dia Dan ini menunjukkan Juga jeleknya Akhlak dan budi pekertinya. Maka balasannya. Seperti yang disebutkan tadi. Allah tidak mengajak bicara. Dan Allah Ta'ala tidak mensucikannya. Ya beda kalau orang kaya sombong. Ya memang ada dorongan untuk itu. Walaupun sombong itu adalah perbuatan dosa besar. Lai dukul jannata man kana fi kalbi mithqalu tharratin min kibrin. Tidaklah masuk jannah orang yang ada di dalam kolbunya sedikit dari kesombongan. Ya. Tidak masuk jannah maksudnya apa? Tidak masuk jannah secara langsung. Ya, ini didahulaleh adab. Adapun muahid pasti masuk jannah. Kalau muahid sombong, nah ini tidak bisa langsung masuk jannah. Tetapi di adab terlebih dahulu, ya, sesuai dengan apa yang telah dia amalkan dari kesombongan tersebut. <tuh> ya, akan tapi dosanya lebih berat mana, lebih besar mana? Orang kaya sombong dengan orang fakir sombong. Tentunya dosanya lebih besar fakir karena dorongan untuk sombong enggak ada, akan tapi dia berani menyombongkan diri berarti penentangannya kepada Allah taala itu sangat kuat. Dibandingkan dengan orang yang kaya Yang memang ada Sesuatu yang mendorong untuk melakukan kesombongan tersebut Kemudian Ini syahidnya yang ketiga Wa Dan seseorang jaalallahu Yang Allah menjadikan dagangannya Maksudnya apa? orang yang menjadikan sumpah dengan nama Allah itu untuk menjual dagangannya untuk jual beli menjadikan nama Allah taala sumpah dengan nama Allah ini dijadikan untuk jual beli sehingga la yashtari illa biyaminihi tidaklah dia membeli kecuali dengan sumpah kalau membeli, membeli dengan sumpah wallahi, yang menawar, menawar dengan menyebutkan sumpah dengan nama Allah menunjukkan apa? Tidak adanya pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wataala. Seakan-akan atau seolah-olah nama Allah itu gampang atau biasa, remeh. Ya. Dan juga. Wala yabi'u illa biyaminihi Tidaklah dia Menjual kecuali dengan Sumpahnya Setiap kali menjual Pasti bersumpah Wallahi asli Wallahi harganya ini Lebih murah daripada yang lain Maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman Yaitu apa? Allah tidak akan mengajak bicara dan Allah tidak mentazkiyahnya dan dia mendapatkan azab yang yang pedih. Walaupun sumpahnya tersebut bersumpah di atas kebenaran, di atas kejujuran. Akan tetapi yang demikian ini tetap saja dilarang walaupun seseorang bersumpah dan sumpahnya itu benar jujur tidak dusta ini ini pun tetap dilarang karena apa dilarang untuk banyak-banyak sumpah walaupun benar walaupun jujur ya. ancamannya tadi ya adapun kalau seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah dan sumpahnya itu sumpah palsu, sumpah dusta, dosanya berlipat-lipat. Ya, ada empat di sini disebutkan oleh Sheikh, saya menguraikan meletaklah. Ada setidaknya ada empat pelanggaran yang dia lakukan. Ya, yang pertama adalah tidak adanya pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama Yang kedua adalah Dusta Yang ketiga adalah Dia memakan harta orang Dengan cara yang batil Sehingga orang pun Terkena bujuk rayunya Sehingga orang pun Merelakan Hartanya sehingga orang pun merasa dirinya ditipu dengan sumpahnya tersebut. Ini memakan harta orang dengan cara yang batil. Yang keempat, bahasanya sumpahnya tersebut adalah sumpah humus, yaminu humusin, sumpah palsu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancamannya Ancaman bagi orang yang Bersumpah dengan sumpah palsu Kata Rasulullah SAW Man halafa ala yaminin Para siapa yang bersumpah Dengan sumpah Fawafiha fajirun Dan dia di dalam Sumpahnya itu fajir Ya Berbuat dosa Yak tatiu biha Malam ri'im muslimin dengan sumpahnya itu dia ingin mengambil harta orang Muslim yang lainnya. Nanti la dia akan bertemu dengan Allah Taala pada Yaumul Kiamah, wawalehi wadubanu, dan Allah Taala marah terhadapnya. Marahnya Allah Swt tidak seperti marahnya makhluk. Allah Taala marah terhadapnya. Ini mendapatkan ancaman kemarahan dari Allah taala. Yang pertama apa tadi? Yang pertama dia tidak mengagungkan Allah. Yang kedua dusta. Yang ketiga dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang keempat itu adalah yamin ghumus. Sumpah palsu yang diancam nanti pada hari kiamat bertemu dengan Allah taala, Allah taala marah terhadapnya. dan itu, mayorum muslimin rahimanahu warahimakumullah jami'an tatkala kita mendengar kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman-ancaman ya yang wajib bagi kita adalah apa? mewaspadai. Yang wajib bagi kita adalah takut kepada Allah taala. Tidak melakukan larangan tersebut. Ya. apa faedahnya seseorang mendengar ancaman dari Al-Qur'an atau ancaman dari Rasulullah dari sunnah Rasulullah akan tetapi dia tidak Mewaspadai, akan tetapi tidak Takut kepada Allah Ta'ala Dari larangan tersebut Apa faedahnya ya, Orang yang tidak Takut dari ancaman Yang telah dia ketahui, apa yang telah Dia dengarkan, maka tidak ada Bedanya antara dirinya Dengan orang awam yang tidak belajar ya, Maka Faedah kita mendengar dari ancaman-ancaman tersebut, yaitu fungsinya apa? Kita mewaspadai dan menjauhi apa yang telah dilarang. <tong> <tong> Wafis dan Sahih dan ya, di dalam Sahih ada dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim ya fotolahan dulu. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wafis Sahihi an Imran ibn al Hussein radhiyallahu anhu dan di dalam Sahih yang dimaksud dengan Sahih oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Sahih Bukhari akan tetapi juga ada di dalam Sahih Muslim. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu bersabda Khairu ummati qarni sebaik-baik ummat adalah generasiku Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum Kemudian generasi setelah mereka Kemudian generasi setelah mereka yang kedua. <tuh> Khairu ummati. Sebaik-baik ummat. Ini dalam satu lafad. Ya. Ada pun di dalam riwayat yang lainnya dikatakan khairukum korni. Sebaik-baik kalian adalah generasiku. Ya sebaik-baik umat yaitu umatnya Rasulullah, sebaik-baik kalian yaitu kalian umatnya Rasulullah. Akan tetapi di dalam riwayat yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhallahu yang diriadkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dikatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Apa maksudnya di sini? Ya, maksudnya adalah para sahabat itu bukan sebaik-baik umatnya Rasulullah akan tetapi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia, manusia itu meliputi semuanya yaitu bani Adam. Kalau disebutkan khairu ummati, sebaik-baik umat yaitu umatnya Rasulullah. Umat yang datang setelah Rasulullah pada saat Rasulullah diutus dan setelahnya sampai yaumul kiamat. Akan tetapi di disebutkan dalam riwayat yang lainnya khairun nas sebaik-baik manusia berarti umat ini masuk ke dalam hitungan seluruh manusia ya. sehingga satu riwayat menjelaskan riwayat yang yang lainnya ya. berarti di sini nashr muslimin rahimahnuwarahimakumullah syaikh muhammad bara sahabat generasi yang hidup pada zaman rasulullah itu Bukan saja Sebaik-baik umat ini akan tetapi Sebaik-baik manusia Bani Adam ya, Kemudian setelah Setelahnya generasi setelah para sahabat Itu yang kedua Kemudian generasi setelah mereka Generasi setelah generasi yang kedua ya. Yaitu para Atba at-tabi'in Para pengikut tabi'in Ya ini hitungannya apa? Hitungannya adalah zaman Zamannya sahabat itu adalah sebaik-baik zaman Zamannya tabi'in itu sebaik-baik zaman setelah zamannya sahabat Zamannya atba'u tabi'in itu adalah sebaik-baik zaman setelah zamannya tabi'in Berkata Imran Ibn Hussein, fala Adri, aku tidak tahu. Zakarab, Zakarni, Himarotain, atau salatan, ya, aku tidak tahu apakah Rasulullah menyebutkan setelah zamannya, ya, zamannya Rasulullah, ya zamannya sahabat, dua kali atau tiga, tiga kali, ya, aku tidak tahu. Kalau setelah zamannya sahabat dua kali ya Berarti tabi'in dan atba'ut tabi'in Kalau tiga kali Berarti zamannya tab, e, sahabat Tabi'in, atba'ut tabi'in Dan zamannya setelahnya Setelah atba'ut tabi'in Tapi yang jelas apa? Yang jelas e, Yang dikatakan Al-khairiyah Di sini yaitu apa? zamannya sahabat Tabi'in dan atba'ut tabi'in Atau ada pun zaman setelahnya itu Generasi setelah At-Tabi'in ini Apa? Ragu, diragukan ya. Yang jelas itu Sampai pada masanya Atba At-Tabi'in ini jelas Adapun setelahnya itu Rawi yang merihatkan hadis ini Ragu, apakah masuk juga Ataukah tidak ya. Hitungannya zaman ya, Ini dirinca oleh Syekh Unusallahu Wa Ta'ala Zamannya sahabat itu Kapan? Ya, zamannya sahabat itu Akhir Dari sahabat yang meninggal itu Akhir Itu sampai pada tahun 120 ya, 110 atau 120 Sekitar itu Antara itu Anggaplah 120 Ini zamannya sahabat Sampai pada 120 Hijriah Walaupun pada saat itu Tapi ini ada banyak ya, Antara Tahun apa, Sampai tahun 120 Tapi ini sudah ada banyak Anak-anaknya ya, para sahabat Sudah banyak, tetapi zamannya Zaman siapa? Zamannya adalah zamannya sahabat Walaupun di sana tapi banyak Dari anak-anak para sahabat Tapi masanya dihitung apa? Masanya sahabat sampai sahabat yang akhir ya diper apa dikatakan di sini tahun 120 ya, berarti ini adalah masanya sahabat kemudian masanya tabi'in akhir dari para tabi'in yang meninggal itu adalah tahun 180 ya, 180 Berarti jarak antara Masanya sahabat dengan masanya tabi'in itu berapa? Yaitu 60 tahun Ya 60 tahun ya Karena tabi'in sebelum tahun 1000 eh, sebelum tahun 120 Itu tabi'in sudah banyak Ya sudah banyak Ya para tabi'in, anak-anaknya, para sahabat sudah banyak ya, Akan tapi akhir dari mereka yang meninggal adalah apa? Tahun 180 Hijriah. Ya. Sampai pada tahun 180 ini ada enggak at-tabut ad tabi'in? Banyak, banyak juga. Ya, banyak anak-anaknya para tabi'in banyak. Ya, yang mereka hidup Tapi hidupnya pada masanya siapa? Masanya bapaknya. Masanya ta tabi'in. Ya, masanya at-tabut tabi'in itu akhir dari yang meninggal dari mereka adalah tahun 220, ya. tahun 220, berarti jarak antara tahunnya atau generasi zamannya tabiein dengan apa -tabi itu berapa selisihnya? yaitu 40 tahun, ya, ya 40 tahun. Jadi uh, Khairunas Korni sebaik baik manusia adalah zamanku, yaitu zamannya sahabat. Ya. Akhir dari mereka yang hidup. Akhir dari mereka yang meninggal Yaitu pada tahun 120 Kemudian masa berikutnya Yaitu para tabi'in Akhir dari mereka itu Meninggal pada tahun 160 eh, 180 Kemudian atba'u tabi'in Akhir dari mereka adalah Sampai pada tahun 220 Nanti Apa Khairun nasi korni Sumballadhi yalunahum Sumballadhi yalunahum Sumballadhi yalunahum sampai tahun berapa? 220 sampai akhir atba uttabiin. Ya. Summa inna ba'daikum kemudian sesungguhnya setelah kalian ya setelah ee uh, al-qurun setelah generasi-generasi yang diutamakan setelah generasi adba uta biin qaumun yashaduna wala yustashhadun ada kaum yang mereka itu bersaksi padahal mereka tidak diminta persaksiannya apa maksudnya bersaksi tanpa dimintai persaksian tidak diminta untuk bersaksi terus kemudian berani memberanikan diri untuk melakukan persaksian ini menunjukkan apa? Menunjukkan terburu-buru Dalam melakukan persaksian tersebut Dan tidak e, Memiliki Kesungguhan Dengan persaksian itu Kalau orang itu memperhatikan Bahasanya persaksian itu berat Nanti di hadapan Allah Ta'ala itu berat nah, Tahun jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Harusnya apa kalau tahu begitu, harusnya berhati-hati, tidak gampang-gampang bersaksi. Apalagi bersaksinya dengan menyebutkan wallahi, demi Allah di hadapan pengadilan. Ya. In, supaya dia menang dalam kasus perkara mengatakan wallahi. Ya. Padahal tidak dimintai persaksian, akan tetapi dia memberanikan untuk bersaksi dan bersumpah dengan nama Allah permudah mudahan terburu buru supaya pak supaya menang dalam perkaranya ya ini tidak sama dengan hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu yang diratkan oleh Imam Muslim Allah ukhbiru bi khairi syuada Allah ya'ti bi syahadati ti kawla ayyas alaha Tahukah aku beritakan kepada kalian sebaik-baik saksi-saksi yaitu orang yang mendatangkan saksi atau orang yang melakukan bersaksian sebelum dia diminta untuk bersaksi. Apakah ada pertentangan? Ya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala adapun dalam hadis ini hadis Zaid bin Khalid maksudnya adalah yasyhadu bil haqq. Ya. tidak diminta persaksian akan tetapi dia Memberanikan diri untuk bersaksi Yaitu apa? Persaksian kebenaran Untuk menolong Orang yang benar Untuk menjatuhkan Orang yang salah ya, Sehingga orang yang Memang benar-benar Tahu akan ke, kejadian Atau perkara ya Jangan diam Kasihan Orang yang sebenarnya dia itu tidak salah Kemudian dipenjara. Padahal ada Saksi yang harusnya dia itu bersaksi Untuk menolong saudaranya Yang tidak salah nah, Sehingga walaupun tidak diminta persaksian Dia maju Untuk membela saudaranya yang tidak salah tersebut nah, Ini sebaik-baik Sebaik-baik suhada Sebaik-baik orang-orang yang bersaksi Dia bersaksi tanpa di, diminta Ini dibawa Maknanya kepada apa? syahadatul haq yaitu bersaksi untuk membela yang haq ya adapun yang disebutkan yang disebutkan di sini istilah al-qurun al-mufaddalah generasi-generasi untuk utamakan ada orang-orang yang tidak diminta persaksian kemudian dia bersaksi yaitu apa menunjukkan dia tidak memperhatikan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian tersebut bermuda-mudahan terburu-buru. Ya. Dalam keadaan Tidak tahu apakah yang dibela itu benar ataukah salah. Ya. kemudian dia bersaksi padahal tidak diminta. Ya. Ini waasyallam muslimin rahimakumullah jami'an. Kadza Rasulullah ba'dakum setelah kalian. Setelah kalian ini siapa? Yaitu generasi yang keempat. Setelah Adwa Utabi ut ini ada yang seperti itu modelnya. Yang seperti itu sudah ada. Kalau pada zaman setelah Adwa Utabi ut ini sudah ada. Apalagi zaman sekarang. Pada generasi sekarang ini. Yang sangat jauh dari generasinya Rasulullah. Setelah genera jauh dari generasinya Al-Qurun Al-Mufadalah. Ya tentunya lebih-lebih banyak sekali. Kemudian Mereka berkhianat Dan tidak dipercaya Setelah generasi Tiga generasi Itu banyak Orang-orang yang berkhianat Dan tidak bisa dipercaya Ini Sifat yang kedua Sifat yang pertama bersaksi padahal tidak diminta persaksian kemudian yang kedua berkhianat dan tidak bisa dipercaya ya tidak di tidak bisa dipercaya dalam semua hal diberantahkan untuk menjaga harta tapi ternyata hartanya itu digunakan sendiri. Dipercaya untuk menjaga Kehormatan, ini rahasia ya Rahasia, jangan disebar-sebarkan Ini aib Jangan disebarkan Agar tapi ternyata disebarkan Dibocorkan, disampaikan ke sana dan kemari Ini tidak bisa dipercaya Ini Apa yang dikatakan Rasulullah ini uh, Setelah Al-Qurun, Al-Mufadullah itu ada Ya Kalau pada Generasi yang keempat ini ada, apalagi pada generasi setelahnya, setelahnya sampai generasi sekarang, maka lebih-lebih yang demikian ini banyak-banyak sekali terjadi. Dipercaya untuk menjaga darah kaum muslimin, dipercaya untuk menjaga darah kaum muslimin ternyata berkhianat. Ya darah kaum muslimin ditumpahkan. Ya. Ya, ini ada banyak yang berbuat kepada kaum muslimin dan sebagainya. Kemudian wa yandzuruna wa sifat yang ketiga dan mereka bernazar akan tetapi tidak menunaikan nazar tersebut. Ya. Bernazar nazar kepada Allah wallahi aku bernazar untuk Allah aku akan demikian dan demikian tapi tidak melakukan nadarnya atau melakukan perjanjian dengan manusia sudah berjanji akan melakukan demikian dan demikian terikat dengan perjanjian akan tapi tidak menempati perjanjian tersebut melanggar perjanjinya ter, tersebut wayat harufi himus siman dan tampak badan mereka itu asiman asiman yaitu kegemukan banyak orang gemuk sifat yang keempat, ya. banyak orang yang besar, gemuk. pada lafadz ini ada iskal, karena apa? bukankah gemuk itu bukan pilihan? seseorang gemuk apakah dia kepingin gemuk? enggak, itu memang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang dia pendek, tinggi, kulitnya hitam, putih, coklat, itu dah ada pilihan, sehingga orang tidak dicelah kalau misalnya orang gemuk atau kurus nggak dicelah karena itu bukan pilihan dia, itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Memang pemberian Allah Taala seperti itu. Ya. Akan tapi apa yang dimaksudkan dengan bayat harufihi musliman tanpa pada mereka itu kegemukan kegemukan apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Nur Syaikhul Taala, yaitu tanya orang yang melakukan sebab-sebab untuk sebab-sebab uh, atau upaya supaya dirinya gemuk, yaitu memperhatikan makanan-makanan, yaitu senang memakan makanan yang banyak atau senang minuman dengan minuman yang demikian dan demikian, ya suka kemewahan dan sebagainya. Yang dengan itu mereka gemuk. Ya gemuknya dengan apa? Dengan sebab-sebab upaya. Karena perhatiannya dengan makanan dan minuman dan kemewahan, sehingga dengan itu dia gemuk. Ya, ini sebab-sebab yang dilakukan sehingga menyebutkan sehingga menyebabkan kegemukan. Adapun gemuk itu sendiri, ya kalau seseorang tidak melakukan upaya atau sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada itu, maka itu tidak di, tidak dicelah karena itu memang ketentuan atau pemberian Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Akan ya, tapi yang dicelah apa? Ya itu seseorang uh, yang diperhatikan, Hanyalah makan makan. Yang diperhatikan adalah bagaimana makan yang enak, minum yang enak. Yang diperhatikan adalah bagaimana bersenang-senang mewah dan sebagainya, yang mengantarkan mereka kepada apa kegemukan. Ya, memperhatikan apa um, perutnya, ya tanpa uh, ingat dengan orang lain, sodako kepada orang lain, terus kemudian uh, sodako untuk kepentingan akhirat, bukan itu yang diutamakan, ya tidak melihat orang-orang yang lapar bukan itu yang diutamakan yang diutamakan adalah perutnya sehingga dengan itu dia mengantarkannya kepada kegemukan itu yang di yang dicelah jadi sifat-sifat sifat-sifatnya sifat apa di sini yaitu setelah Al qurun Al Mufrad yaitu mereka e, tergesa-gesa terburu-buru untuk bersaksi padahal tidak diminta ini yang pertama yang kedua Perkhianat dan tidak bisa dipercaya Kemudian yang ketiga Adalah Tampak pada mereka kegemukan-kegemukan Wallah alam bisawab Tinggal satu hadith InsyaAllah kita sampaikan pada pertemuan mendatang Wallah alam bisawab Ada Yang ditanyakan Dari apa yang kita sampaikan yang tidak difahami Oke okay. Itu, itu, itu apa namanya kafarotul mukallalah, beda. Mukallalah, bukan kaf, bukan kalau ini tiga hari ini adalah kafarotul yamin, beda. Kafarotul mukallalah, kafar yang berat, yang berat itu dikarenakan menjemai istri pada siang hari pada bulan Ramadhan, bukan. Kafarah tul yamin tiga hari Atau Orang yang membunuh jiwa Ya Harusnya dia dikisos Akan tetapi Dimaafkan oleh keluarganya Maka apa yang harus dilakukan Yaitu melakukan kafarah Al-muhal atau yaitu puasa dua bulan berturut turut Atau membunuh orang tidak sengaja Ya maka e, Nabra orang kemudian meninggal itu Melakukan apa Kafaratun Mugal melakukan puasa dua bulan berturut-turut. Nah, iya, iya, iya. Kafarat Nadar sama sama seperti kafaratul yamin yaitu memilih di antara tiga tadi. Ya, kafaratun nazar sama dengan kafaratul yamin yaitu memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian atau membebaskan budak atau berpuasa 3 hari. Kefarah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa? Di antara tiga ini Wallah alam bisa, saya tidak tahu Ia. Wallah alam bisa, saya tidak tahu Ia. Yang jelas uh, Kefarah Yamin, ya tiga itu tadi Memilih di antara tiga Apa yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq Wallah alam bisa, saya tidak tahu Ya طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله